Selamat pagi Pak Theo pagi Iya komentar Anda Pak Ini kan cerita klasik Eh, Pebisnis importir Memanfaatkan peluang Kelangkaan daging di pasar Hah.、Uh -huh. eh, biar cukai Tentu saja mau bilang Tahu sama tau deh Lalu media Dapat berita untuk dijual Lalu endingnya bagaimana パテオやみつらかんパソリオス<タッ>、マッパギー、シラカン、わかんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱいやんぱい Mm -hmm. Yang kedua, negara j e t a n g g y a juga dan negara Mitrakita itu menjadi kanan kebijaksanaan ekonominya. Ini kita sebagai pasar, artinya apa di j e p a n g n g Negara Mitrakita itu ada yang saat ini sedang menanam k e d e l e i pelihara ternak ayam kampung, telur, membuat kabut, kencing. kita untuk konsumsi 220 juta penduduk di negara Tiongkok. Ini、eh, kita kayaknya ambil jamnya jam sepuluhan lagi akan tercap menjadi negara import.、Uh -huh. Baik, terima kasih Pak s u r y o atas、uh, pengalaman Anda, Pak Coki Selamat pagi. Halo pagi. Silakan. Kejadian ini saya sebut kecelakaan ya Setiap kecelakaan itu pasti di, diawali oleh pelanggaran Ini entah pelanggarannya dari mana itu pasti ada Kenapa itu barang sampai masuk sini Kenapa terjadi pelanggaran? Karena ada gray area yang di, di item-itemin atau diputih-putihin Jadi saya kayaknya sih itu masalah uang aja、mm -hmm. Terima kasih Baik, terima kasih Pagi Pak Happy Ya pagi Ya komentar Anda Pak Iya kebangetan, kebangetan Saya bukan masalah i m p o r n y a atau masalah l e g a l i t a s n y a ya Tapi ya kebangetan Indonesia ini apa-apa ngimpor Daging aja ngimpor Kemarin katanya ikan asin aja Kata Pak Fadil Muhammad itu i m p o r juga i Ya kebangetan lah gitu kan Indonesia kaya raya semuanya ada Tapi juga semuanya impor Ya negara ini seperti apa jadinya kalau seperti ini Ya kalau ususan legalitas segala macam saya n gak g peduli lah、uh -huh. Tapi ternyata ini membuka mata bahwa Kita ini memang negara yang tidak mampu memproduksi apapun gitu、uh -huh. Itu aja Baik terima kasih Pak h e t i Bapak Apri, selamat pagi Ya selamat pagi ya, ya.、Uh, Kalau menurut pergayaan saya gitu ya Memang、uh, susah sih ya di Indonesia kalau kita a a b e r u s h berusaha itu 私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕あなたは a の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私なたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは u の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたは私の仕事はあなたなたは私の仕事は私の仕の Uh, perdagangan misalnya atau bagaimana gitu、uh -huh. jadi ya m emang m e s t i n y a p e r t a h a n legal aja, jangan legal gitu.、Uh -huh. baik, terima kasih Pak Apri Pak Ahmad, selamat siang selamat siang Ibu i ya, k o m e n t a r a n d a Pak Ahmad saya pikir gini, b u mungkin importirnya kurang uang k a l i m a k a d i dia gak bisa keluar barangnya b u itu aja makasih baik, terima kasih Pak Ahmad Pak Yono, selamat siang ya selamat siang Mbak s i l a k a n Pak Yono jadi inilah Bukti daripada satu kartel mafia daging di Indonesia Seperti pada waktu dua tahun yang lalu ya Kedutaan besar Brasilia telah membuat satu surat pembaca di Kompas Dan kemudian kala itu Bapak SBY ke Brasilia Untuk kemudian ada satu kesepakatan bahwa Brasil、uh, Itu bisa mengekspor dagingnya ke Indonesia Dan disini terbukti bahwa harga daging itu Salah satunya termahal di dunia Sedangkan gaji daripada rakyat itu rendah Dan k a t a k a t a mafia ini terutama dikuasai oleh daging dari Australia dan New Zealand Dan p o s p o s daripada pertanian itu anak-anak IPB semua Geng-gengnya itu ya Jadi ini harus dibuka semuanya Jadi dalam hal ini saya nggak tahu Kepentingan bangsa dan negara Dengan karakter-karakter yang seperti ini yang nutabena adalah pengkhianat terhadap bangsa ini Pengkhianatannya Dan kemudian terhadap rakyat Bagaimana rakyat kita yang sudah 65 tahun merdeka ini Masih banyak yang kekurangan visi Bayangkan Pak, di India itu Harga satu kilo daging itu antara 22.000 rupiah Daging sapi ya Dan di sini harganya di atas 60.000、mm -hmm. Apalagi kalau menjelang lebaran ya カーターカーターに、何もかんさと r んぽさんやでごわつおれぱすペイはイ、ヴィンノタピネとはてらまかれや、ヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴ g ンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンいィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィンヴィン Ya seperti ya. itu. b a Terima kasih Pak Yono, Pak Redwan. Selamat siang. s i l a k a n Pak Redwan. Saya mendukung juga Bapak yang barusan. Tapi b o t t o m l i n n y a kita bangsa kita ini lebih banyak yang bobrok ya. Jadi urusan seperti ini aja bisa melebar kemana-mana. Artinya si jahat yang menang. Atau kedua, bangsa kita ini udah apatik semua. Tiga puluh tian tahun udah biasa itu kata kita. Hmm. Ya, jadi ini kita mau dibawa kemana ini, Mbak? Itu aja.、Baik. Terima kasih, terima kasih, Pak Dibio. Selamat siang, selamat siang Bu. Jawabnya begini ya: importer harus segera mengurus surat-suratnya di Departemen Pemotongan Hewan, itu masalah logistik, termasuk Bulog, termasuk juga Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Impor Nasional bahwa barang tersebut telah diadainya, z i n dan mohon segera dilepas. Itu masalahnya, masalah p a p i a n d i a masuk bu, dan masalah-masalah yang berkenaan dengan kesehatan kemungkinan. Jadi tolong BPOM kalau memang perlu dimasukkan juga untuk mengaudit dan mengawasi masalah makanan tersebut gitu. Jadi otomatis、uh, akan dilepas gitu. Ini masalahnya, masalah administrasi yang terganjal karena masalah biaya atau uang yang dia akan minta gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih.